Bismillahirrahmanirrahim <coughs> Alhamdulillah Alhamdulillah hamdan kafiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wayardha Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Qala <coughs> Allahu azza wa jalla بالقران الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون فان استدل حديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله Wa kulla bula latin finar Ma ashral muslimin wal wa muslimat Rahimani wa rahimakumullah Alhamdulillah Sampai detik ini Kita masih dipertemukan oleh Allah wa azza wa jall Dalam sebuah majlis ilmu Tidak lain dan tidak bukan Kecuali dengan tujuan untuk Bertafakku fi dinillahi azzawajal untuk memperdalam pemahaman kita tentang islam yang dibawa dan diajarkan oleh nabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam apa yang kita lakukan hari ini masih lah belum seberapa dengan yang dilakukan oleh para ulama di setiap generasi sebelum kita mereka yang dengan tekun sabar dan tabah mempelajari Islam satu riwayat demi riwayat yang lain mengumpulkan dan menghimpun hadis-hadis Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam dari seorang guru menuju guru yang berikutnya dari satu daerah kemudian berangkat menuju daerah yang selanjutnya. Itu semua dilakukan oleh para ulama kita demi mencari ridha dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Masyalal muslimin wal wa muslimat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Jalla wa Ala. Pada kesempatan sebelum salat zuhur, sedikit kita telah berbicara tentang beberapa hal yang mungkin bisa kita perhatikan di dalam kehidupan rumah tangga sebagai lingkup terkecil di dalam tatanan hidup bermasyarakat. Karena kita memiliki keyakinan bahwa segala sesuatu harus dimulai dari lingkup yang paling kecil, dimulai dari lingkungan yang paling sederhana, yaitu sebuah keluarga. Bahkan kita pun sama-sama menyadari bahwa keberhasilan kita di dalam memimpin sebuah keluarga merupakan tanda bahwa kita pun mampu untuk memimpin jenjang yang berikutnya memimpin jenjang yang berikutnya sehingga tidak akan mungkin tidak akan mungkin seseorang sukses dan berhasil menjadi seorang pemimpin yang baik Dalam lingkungan apa saja Apabila dalam lingkungan keluarga Ia tidak berhasil sebagai seorang pemimpin Itu pasti Keluarga kan lingkup yang paling kecil Setelahnya ada lingkup yang lebih besar Katakan kalau kita dalam tatanan hidup masyarakat RT, RW, Lurah, Camat, Bupati, Gubernur Yang setelah dengan Bupati adalah Wali Kota Terus ke atas atau mungkin kita berbicara dalam lingkungan kerja mulai dari pimpinan sub bagian kepala bagian manajer direktur nah kalau mengurus keluarga saja tidak mampu maka tingkatan atau jenjang yang lebih tinggi itu pun sangat dimungkinkan sekali tidak memiliki kemampuan nah karena tanggung jawab dia dalam keluarga masih terbatas pada orang-orang tertentu. Nah, tapi pada tingkatan yang lebih tinggi, yang dia pimpin, yang harus dia atur, nah itu jumlahnya lebih banyak dan tentu corak dan warnanya pun semakin beragam. Nah, sehingga kalau kita ingin sukses di dunia maupun di akhirat dalam semua bidang, jadilah orang yang sukses di dalam hidup berkeluarga. Itu pasti 3 poin telah kita baca dalam pertemuan yang lalu untuk siang hari ini bolehlah kita menambahkan satu poin. Nah. Poin berikutnya yang harus kita perhatikan di dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Demikian juga semua bentuk kehidupan-kehidupan yang lain. Adalah Mengenali Kebiasaan Masing-masing kita Ini perlu sekali Kita berusaha untuk mengenali Kebiasaan masing-masing kita Mulai dari cara berbahasa Cara berpakaian Menu makan dan minum dalam sikap dan tingkah laku. Nah. Kita harus paham kebiasaan anak saya pada jam sekian seperti ini. Kebiasaan anak saya kalau makan dan minum jenis ini itu akan sakit, akan ini, ini dan itu. Nah. Istri saya biasanya demikian. Suami saya punya kebiasaan punya kebiasaan seperti ini. Ketika kita sudah mulai mampu mengenang kebiasaan masing-masing anggota keluarga, maka di saat kita menemukan sesuatu di luar kebiasaan itu, kita tidak akan serta-merta menjatuhkan vonis, tidak dengan tergesa-gesa menilai dan memutuskan. Tapi kita masih bisa memberikan prasangka-prasangka yang baik, barangkali, barangkali, barangkali dan barangkali. Jangankan dalam urusan manusia. Terhadap hewan binatang sekalipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperhatikan kebiasaannya. Jangankan dalam urusan kita hidup berumah tangga. Terhadap hewan tunggangan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam memberikan perhatian yang serius tentang kebiasaan-kebiasaannya. Nah. Ketika pasukan umat Islam bergerak dari kota Madinah mengambil jalur berlawanan arah dengan Mekah yang kemudian beliau merubah jalur segera menuju Mekah dalam peristiwa Fathu Makkah dalam peristiwa di Mekah kurang lebih 10.000 prajurit Islam menuju Mekah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah membagi sayap kanan siapa sayap kiri siapa al-maimanah wal-maisarah Kemudian panglima tertinggi ada di mana? Siapakah? Panglima pengapitnya. Nah. Kemudian siapakah yang akan menyerang dari lambung? Pasukan cadangannya siapa saja? Lengkap Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mengatur. Perjalanan terus dilakukan. Sampai ketika mendekati Kota Mekkah, ternyata unta yang dinaiki Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam tiba-tiba duduk menderum. Nah. Tanpa ada sebab unta itu kemudian duduk menderum, duduk nah, di atas tanah bersimpuh. Para sahabat memberikan komentar, "Wah, Kuswa ngambek." Kan gitu. Kuswa ngambek, Kuswa ngambek. Dalam keadaan seperti itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membela Kuswa. Membela binatang unta yang dinaiki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, "Wallahi mah ia bi khuluqil laha." Demi Allah ini bukan tabiat dan kebiasaan untaku, bukan. Jadi jangan salah sangka. Nah, bukan karena dia ngambek. Bukan karena dia ini ini ini dan itu, bukan. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan keterangan sungguh yang membuat unta ini berhenti kemudian duduk menderum adalah zat yang telah menjadikan gajah-gajah dalam peristiwa Ababil. Gajah-gajah itu kemudian berhenti. Nah, lihatlah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Kebiasaan ini perlu dibaca sehingga kita tidak salah sangka. Beberapa orang sahabat yang tidak mengenali kebiasaan unta yang ditunggangi Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam kemudian salah paham. Wah, si Kuswa untanya Nabi ngambek nih. Padahal kata Nabi Muhammad bukan bukan sifatnya ngambek bukan tapi memang Allah lah yang memerintahkan dia untuk berhenti di tempat ini. Nah, ini dalam hal binatang dan hewan, apalagi dalam kehidupan dan interaksi serta muamalah kita sehari-hari ini penting sekali. Sering terjadi salah paham hanya karena kita tidak mengenali kebiasaan teman kita hanya karena kita tidak mengerti kebiasaan teman kita. Waktunya sama-sama mepet, kan begitu. Kamar mandi 1, 2 terbatas, katakan. Nah, kita yang sudah santai-santai berleha-leha. Ternyata teman kita yang masuk duluan mandi. Lamanya minta ampun, kan gitu. Piur, piur, piur, piur. Ditunggu. Ini hati sudah kalau bayi yang itu. Misal ya, udah ditunggu. Masih juga biar biur-biur biur. Kan gitu. semakin akhirnya sakit hati enggak bisa mengenalkan diri. Metu kan itu. Antri, Rek. Misal kan gitu. Antri waktunya ini waktunya iki lho, bapet iki. Kan iya. Akhirnya salah paham. Belum tentu yang di dalam kamar mandi kemudian menerima dengan baik kan begitu. Apa sebabnya? Karena ternyata kurang mengenali kebiasaan. Lah wong temannya itu kalau mandi memang lama toh. Kan sudah tahu lama kok malah nyuruh temannya duluan masuk kan gitu. Kamu datang lebih dulu, kamu sudah tahu temanmu itu lama malah pes koe sai aku ngkong amin. Siapa yang salah? Kitalah yang salah karena tidak mengenali kebiasaan orang tersebut. Nah, tidak mengelahi kebiasaan orang tersebut. Apalagi dalam kehidupan rumah tangga, ini penting sekali. Istri saya itu kebiasaannya ini ini ini. Ketika dia melakukan sesuatu di luar kebiasaannya, kita tidak kaget, kita tidak berprasangka buruk, tapi kita akan menc mencari apa namanya? nilai-nilai uzur. Barangkali ini, barangkali itu, barangkali demikian. Nah, seorang suami pun seperti itu. Suaminya tidak seperti demikian biasanya hari-hari ini ini tapi kok hari ini demikian. Dia tidak langsung berprasangka buruk ke barangkali ini ini dan itu. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu taala. Ya karena pembicaraan kita tentang keluarga Nabi Muhammad ya banyak hadis yang kita baca hari ini diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها متفق عليه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لا اعلم اذا كنت عني راضيه و اذا كنت علي غضبا قالت فقلت من اين تعرف ذلك فقال اما اذا كنت عني راضيه فانك تقولين لا وربي محمد Wa idha kunti alayya ghadba qulti la wa rabbi ibrahim qalat qultu ajal wallahi ya rasulullah ma ahjuru illas makka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan kepada Aisyah radhiyallahu anha sungguh saya benar-benar mengetahui dan mampu membedakan kapan kamu ridha dan kapan kamu marah kepadaku ini kata Nabi Muhammad menyampaikan kepada istri tercinta Aisyah, "Saya tahu kapan kamu marah, kapan kamu senang." Aisyah radhiyallahu taala naha bertanya dengan kaget, terkejut, "Min ayna ta'ribu dzalik? Dari mana Anda tahu seperti itu wahai Rasulullah? Kok bisa Anda tahu?" Itu karena Rasulullah yang berusaha untuk mengenali kebiasaan yang dilakukan oleh Aisyah ketika marah seperti ini ketika dalam keadaan biasa normal senang keadaannya seperti ini. Oh, simpulkan. Kan begitu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kamu kalau dalam keadaan ridha, senang kamu mengucapkan la wa rabbi Muhammad, tidak demi Rabb-nya Muhammad. Tapi kamu kalau sedang marah kepadaku, ucapanmu pasti ela wa rabbi ibrahim tidak demi ratnya ibrahim ya. kata aisyah benar demi allah wahai rasulullah saya tidak akan menjauhi kecuali nama mu saja namanya muhammad suaminya ditinggalkan ganti ibrahim karena sedang marah kan gitu sedang apa namanya uh, marah kepada nabi muhammad radhiyallahu wasallam ya wajar seorang istri marah kepada suami kan gitu Aisyah tadi seperti itu kepada Nabi Muhammad. Tapi kan tidak berlanjut, kan? Terbatas. Apa namanya? Terarah, kan gitu. Karena marah kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, maka Aisyah tidak mau menyebut nama suaminya Muhammad. Akhirnya yang disebut la wa rabbi Ibrahim, tidak demi Rabb-nya Ibrahim. Para muslimin wal muslimat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini penting sekali. Mengenali kebiasaan masing-masing kita sehingga kita tidak terjatuh dalam hal yang sifatnya berprasangka buruk. Nah, kita bisa melihat secara langsung tadi bagaimana Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mampu mengenali kebiasaan Aisyah. Nah, kapan marah, kapan tidak, kapan senang, kapan tidak. Hanya melalui kata-kata yang terucap oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Naam. Seorang anak misalnya. Naam. Sehari full penuh menangis. Dari pagi diajak keliling ke sana kemari enggak mau. Naam. Ini ini ini dan itu. Sampai sore hari juga tetap menangis. Orang tua udah mulai jengkel. Ibunya juga udah terus nangis, anak. Ayahnya pun sudah, "Hus, oh, kamu aja yang ngurus, Bu." Anak nakal kayak gini nangis terus, misalnya. Padahal hari-hari biasa, anak itu bukan tipe anak yang cengeng dan reweng. Hari-hari biasa anak itu ceria. Berlari ke sana dan ke mari, gitu. Ceria bahagia. Hanya hari itu saja. Nah, adalah tidak bijak. Kemudian orang tua mengatakan, "Wah, bocah ini bermasalah. Nakal ini bocah ini." Baru sekali. Bukan kebiasaan yang seperti itu. Nah, menangis terus sampai dibawa ke dokter segala macam. Kasih obat juga. Masih rewel terus. Sudah genap 24 jam, perasaan bapak dan ibunya sudah Tidak teratur dan tidak menentu. Sudah berperasangka buruk kepada anaknya. Mungkin ini tanda-tanda kalau anak kita besok nakal. Ganti itu. Pada hari yang kedua ternyata baru ketahuan. Giginya tumbuh. Walah lele. Tiwas bapak berperasangka buruk dengan kamu. Tapi kan namanya anak kecil. Gak bisa bilang, pak gigi-gigi tumbuh. Kan gitu gak? Tapi... Perasaan anak ketika giginya tumbuh itu kan enggak enak kali kan ya? Nangis. Hari pertama mungkin belum terlihat agak bengkak atau memerah di gusi ya enggak. Tapi hari kedua baru kelihatan setelah diperiksa, astagfirullah ternyata giginya tumbuh. Amin. Tapi sudah terlanjur. Bapak ibunya sudah membentak anaknya. Ibunya sudah mencubit paha anaknya, sudah memerah. Tapi. Bapak ibunya sudah berprasangka buruk, ternyata anaknya sakit gigi. Kenapa giginya tumbuh satu? Seharusnya orang tua kan bahagia senang, alhamdulillah giginya anakku tumbuh. Amin. Ini contoh nyata. Pernah mendengar kasus seperti ini? Insyaallah pernah lah ya. Itu mangkan pelakunya. Pelakunya itu maksudnya yang sakit gigi itu. Maaf. Kan sebagainya kan gitu. Kadang-kadang insting apa namanya? Anak itu juga luar biasa kadang-kadang diajak masuk ke kamar enggak mau Dimasukkan kamar pengin lari dari kamar ini dan itu pokoknya enggak mau diajak kamar padahal itu kamar dia Anak yang masih kecil bersama ayah dan ibunya jadi satu kamar diajak kamar wah oh, sudah Ibunya marah ya main cubit Bapaknya pun bentak-bentak dan segala macam Ah sudah sampai malam akhirnya enggak mau juga si anak masuk ke dalam kamar akhirnya bapaknya iseng, iseng bersihkan kamar ternyata subhanallah di bawah kasur itu ada kala jengkingnya iya kan kalau istri was cubit anak anak sudah terlanjur dimarahi dan dibentak ternyata itulah Allah subhanahu wa taala menjaga si anak apa jadinya nah. kalau kemudian anak itu kita tidurkan di kasur anak kemudian diam nah lalu Allah Subhanahu wa taala takdirkan misalnya anak itu disengat oleh kala jengking siapa yang susah nantinya kan orang tua juga nah maka ketika kita sudah mulai kita sudah mampu mengenali kebiasaan anak kita anak kita tuh biasanya senang kok di kamar ini nah bahkan kalau dikit-dikit minta masuk kamar minta masuk kamar kok sekali ini enggak mau pasti ada apa-apanya kan begitu lah berikanlah prasangka-prasangka yang baik seorang suami misalnya pulang dari tempat kerja. Nah, pulang dari tempat kerja. Nah. Berangkat pagi, pulang sore. Dalam keadaan lapar, capek sampai ke rumah. Istrinya tidak menyambut. Seharusnya kan istri menyambut kalau suami pulang ke rumah. Nah. Disambut. Ini istri tidak menyambut. Nah. Rumah dalam keadaan kotor. Ini sudah mateng ini. Wah. Ini istri kaya apa kayak gini? Kan begitu. Dicari kok oh, enggak ada. Lihat ke dapur, buka nasi. Sudah habis, tidak ada sayur, tidak ada lauk. Kayak gini, dino iki ngopo ae. Ngapain aja sadur ini? Buka pintu kamar ternyata istrinya sedang meluk bantal menghadap ke arah tembok di sana. Oh, sudah marah kan gitu marah gini wah diomongin kamu sudah sore ini sampai malam saya akan pergi. Saya mau makan di restoran paling enak, kamu enggak akan saya ajak. Iya capek kan. Suami capek kerja, istrinya seperti itu, pergi. Begitu. Diseneng-senengke di luar. Tapi apa ya enak makan sendiri di luar kan gitu. Enggak enak ya. Enggak ada yang nemenin. Nah selesai makan kenyang pulang ke rumah ternyata ya kondisi rumah masih seperti itu anak-anaknya juga sudah kasihan ini sudah agak tenang baru anak-anaknya cerita bah umik tadi jatuh di kamar mandi waktu pagi astagfirullah ternyata rumah masih kotor tidak dibersihkan istrinya sakit jarem badannya terpleset di kamar mandi nasallahu alaihi wasallam enggak masak enggak nyayur enggak goreng lauk enggak menyambut suami tiduran di dalam kamar ngadep tembok lagi ternyata sebabnya apa badannya capek jatuh njarem-njarem nah, entau ya luka-luka gitu sakit semua ya sudah terlanjur Mas jenengan sudah marah sudah onae-onae ke istri jenengan ternyata istrinya sakit jatuh sudah terlanjur ini kesalahan apa sebabnya karena suami tidak mengenali kebiasaan istri lah wong istrinya sehari-hari subhanallah luar biasa rumah selalu dibersihkan makan sayur makanan dalam bentuk nasi sayur dan lauk selalu dicepakkan selalu disiapkan kalau dia pulang dari kantor tempat kerjanya misal selalu disambut dengan senyuman itu tiap hari tapi baru kali itu istrinya tidak melakukan tugas-tugas sebagaimana mestinya sudah terlanjur suuuzon berprasangka buruk sudah terlanjur berprasangka buruk nah begitulah akibat karena kita tidak menilai mengenali kebiasaan itu hanya salah satu contoh saja. Kita bisa mengembangkannya sebanyak-banyak contoh. Nah. Atau sebaliknya misalnya. Nah, misalnya sebaliknya. Seorang istri memeriksa apa namanya lemari pakaian atau lemari buku milik suaminya. Kan begitu misalnya. Waktu beres-beresi, ternyata dapat amplop Dalam map itu ada setumpuk uang. Wah. Ternyata suamiku nyimpen uang sendiri nih ya. Enggak cerita-cerita ya. Dihitung uang lumayan, 2 juta seperapat ini. 2 juta 250. Hmm, sudah prasangka buruk ini. Kekek. Jangan-jangan punya yang lain. Misalnya gitu. Tuh oh, sudah diam terus. Satu satu hari, 2 hari, sudah enggak seperti biasa. Nah, istrinya sudah berprasangka buruk saja ini. Kenapa suaminya punya uang sebanyak itu enggak cerita? Kan gitu. Pas hari raya Idul Adha malam takbiran kalau bahasa kita malam Idul Adha sang suami datang sambil membawa bingkisan kan gitu. Bingkisannya kecil. Ternyata sebuah cincin kan gitu. Diberikan sebagai hadiah. Ini lo, Dek. Ini mi, ini ma kan gitu namanya Emma. Bukan karena panggilannya Mama bukan. Ini lo hadiah dari saya. Selama ini saya nabung, nabung untuk belikan cincin buat kamu. Astagfirullah, maaf Mas, Mas. Berarti 7 hari 7 malam selama ini saya itu berprasangka buruk dengan jenengan. Uang itu yang disimpan di lemari itu. Iya, kok tahu? Tak kira. Dia tahu kemarin kan saya bersebutasikan wotiwa saya itu berprasangka buruk dengan nyimpan uang sebanyak itu kok enggak cerita sama saya. Ternyata untuk hadiah saya cincin, iya, toh cincin berlian atau bubu. Nah, itu juga kesalahan istri karena kurang mengenali kebiasaan suami. Suami itu enggak senang nyimpan uang misalnya, kan gitu. Enggak tiba-tiba eh pasti ada apa-apanya. Barangkali juga uang titipan. Nah, kan gitu. Barangkali uang titipan atau uang utangan mungkin. Kan masih banyak kemungkinan. Maka marasal muslimin wal muslimat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Poin ini mengenali kebiasaan masing-masing kita tidak hanya bisa kita praktekkan dalam kehidupan keluarga, tapi dalam kehidupan kita bekerja, bersahabat, bertetangga itu penting. Oh, ini bukan kebiasaannya. Berprasangkalah baik. Barangkali ada hal-hal lain. Nah, maka kita perlu mengenali apa namanya? makanan yang di apa namanya? yang di khanangi oleh apa anggota keluarga mana pula makanan yang kurang disukai nah ummu salamah radhiyallahu taala anha nah aisyah radhiyallahu taala anha bukan ummu salamah ya saya keliru aisyah radhiyallahu taala anha menyatakan kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yuhibbul halwa wal asal dulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat suka dengan manis-manisan dan madu. Aisyah juga pernah mengatakan annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'kulul bitikh birrutab. Kebiasaan Nabi Muhammad alaihi salam itu makan buah semangka dengan kurma yang masih muda, rutup. Nah, kata Aisyah juga kana ahabbus syarabi ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alhulwal barid. Minuman yang paling disukai oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam adalah minuman yang dingin dan manis. Nah. Artinya air tawar, kemudian hulwun segar, sejuk. Nah. Ini sampai halal seperti ini diperhatikan oleh istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi Muhammad itu akan tidur, Nabi Muhammad itu ibadahnya seperti apa. Bahkan Aisyah juga menyatakan Nabi Muhammad kalau melakukan segala sesuatu yang baik pasti mendahulukan yang bagian kanan, bersisir, menggunakan sandal itu ternyata tidak lepas dari perhatian istri-istri Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Nah, ini penting sekali untuk kita pahami. Marilah kita berusaha untuk mengenali kebiasaan masing-masing anggota kita di dalam keluarga, eh kebiasaan teman-teman kita, kebiasaan tetangga-tetangga kita seperti apa. Pelajari, oh ya, seperti ini. Kan begitu. Lihat suaminya datang dalam keadaan cemberut, bermuram durja wajahnya gelap bagaikan mendung tebal di langit misalnya Nah jangan kemudian langsung berprasangka buruk wah udah mulai enggak cinta lagi nih sama saya ya, Enggak tapi barangkali ada masalah Biarkan dulu biarkan suaminya tenang masuk dalam rumah mungkin ingin mandi bersih Nah Biarkan dulu saja enggak usah tanya Mas kok waktunya cemberut sih Ya butuh waktu untuk menurunkan dulu, biarkan dulu. Nanti barangkali suamilah yang akan berinisiatif untuk bercerita. Tadi ada masalah, begini dan begitu. Sebaliknya pun demikian. Nah, seorang suami masuk ke dalam rumah, istrinya cemberut. Misalnya. Wajahnya apa namanya? Eh, matanya melotot. Misalnya. Senyum enggak bisa. Susah sekali. Jadi nah, kita sebagai suami jangan tersinggung dulu. Nah, pelajari kenapa ini? Ditong-itong. Oh iya, kan ya laki-laki men ini. Sudah datang bulan, kan begitu. Seorang wanita, istri dalam keadaan menstruasi, dalam keadaan haid datang bulan, itu kan perasaannya labil kan gitu. Pengennya marah, pengennya nesu aja kan gitu. Apa sebabnya? Ya enggak tahu, pokoknya pengen marah. Nah, kita sebagai suami sudah tahu ya ini sudah siklusnya ini. Sudah saat-saatnya harus sabar kan gitu. Ini kayaknya puncap anu gitu misalnya. Ini manfaat dari eh uh, mengenali kebiasaan masing-masing anggota keluarga dan itu memang berdasarkan sunah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam berdasarkan beberapa hadis yang telah kita bacakan tadi. Naam, wallahu alam sebab seperti itu namanya. Ini sesi kedua 35 menit. Bisa kita lanjutkan dengan pertanyaan insyaallah taala. Ya, mudah-mudahan kalau 4 hal tadi bisa kita praktekkan. Yang pertama, Mas. Iya, Pak Amir yang kedua. Berbicara, Berbicara juga bergaul, berbuat, Pak, semua berdasarkan kelemahlembutan kan gitu. Yang ketiga, Mas. Sikap saling mengalah. Jangan sampai kita terpenjara oleh ego kita. Laki-laki itu -laki harus mudang segala-galanya kan itu jangan sampai. Tapi yang ingin kita cari harmonis kan itu. Cuma masalah sepele kok ribut kan begitu ya. Yang keempat, sudah berkeluarga belum, Mas? Ah, eh, biar persiapan. Yang keempat, mengenali kebiasaan masing-masing. Termasuk kalau Anda yang masih bu bujangan, kenali kebiasaan orang tua. Kan gitu, kenali kebiasaan orang tua. Pengin ngaji, belajar agama, misalnya orang tua ngelarang terus apalagi ibu ngomong terus kan gitu. Besok kamu kalau ngaji mondok kerja apa? Kan wah segala macam, tahu nih. Ibunya itu paling seneng, paling senang itu dengan kain batik. Koleksi kain batiknya luar biasa banyak di lemari itu. Heeh. Hmm. Sudah tahu kok biasa ibunya kan. Cari batik lurik yang paling bagus. Nabung, belikan kasih kadhe Bu. Buat ibu. Wah, alih matur nuwun le. Alah kan gitu ibunya. Tapi kalau bapaknya suka ngerokok jangan ibulikan rokok. Nah, artinya pelajaran kebiasaan, kebiasaan ibunya itu paling senang tuh kayak gini, bapaknya paling senang kayak gini. Kasih kami itu, kasih. Gitu kok kamu kok gitu to, Ling, baik sekali. Ya ini Bu, Bu, hasil dari mondok, ustaz saya pesannya kayak gini, harus perhatian sama ibu. Iya, ustazmu pesan begitu. Iya, Bu. Oh, ya, sudah kamu mondok aja senang deh. Senang. Jangan pulang-pulang lagi. Tapi ini misalnya. Dan itu bisa berhasil. Coba saja kayak gitu. Wallahu alam bisa. Insyaallah itu penting. Jadi 4 ya. 1 2 3 4 diulangi lagi tapi lengkap. Nah, dari paciran. Ngantuk? Biar enggak ngantuk. Yang pertama aja kalau gitu. Apa yang keempat? Yang terakhir. saling ah sudah bagus itu enggak ngantuk itu antum perasaan aja itu ngantuk itu saling mengenal itu kebiasaan yang empat ini harus empat sekaligus ini ya Masnya antum masih keluarga atau sudah buzan alhamdulillah sudah berkeluarga berarti empat-empatnya bisa menyebutkan yang pertama memaksimalkan memaksimalkan keluarga sebagai sarana atau lahan untuk beribadah. Yang penting keluarga itu sumber ibadah, kan gitu ya. Kedua, ya bertutur kata, berbuat, bergaul dengan lemah lemah lembut. Insyaallah segala lembut Mas Slamenia. Insyaallah ya. Insyaallah. Ya. ya, kita punya uruf masing-masing, monggo enggak, enggak ada masalah. Punya uruf masing-masing berbagai daerah kan beda-beda kan ya. Ukuran kekunan lemah lembutnya itu seperti apa kan berbeda-beda kan gitu. Jangan ukuran Solo, Jogja terus dipakai di Sumatera Barat misalnya kan beda. Yang ketiga saling mengalah itu. Kita harus saling mengalah ini. Kalau kita sebagai suami lebih sering mengalah, nanti istri pun akhirnya ikut-ikutan mengalah. Betul. Betul. Yang hebat mengenal kebiasaan masing-masing. Wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Pertanyaan biasanya pakai kertas ya? Atau langsung? Mubasyarah. Barangkali ada pertanyaan silakan. Monggo silakan. Nama? Dari? Bojonegoro, asli ya? Enggak ada campuran yang lain. Asli. Pertanyaannya Iya. Jadi pertanyaannya tadi dijelaskan bahwa untuk membentengi keluarga dari godaan setan kan dibacakan surat Al-Baqarah. Dibacakan surat Al-Baqarah. Yang ditanyakan apakah dibaca semua dari awal sampai akhir atau bagian-bagian tertentu depan, tengah, atau belakang. Kalau hadis yang sampai kepada kita diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lafaznya Al-Baqarah surat al-Baqarah. Nah, kemudian di sana ada juga beberapa eh uh, hadis yang secara khusus menyebut beberapa bagian dari surat al-Baqarah seperti ayat Kursi, kemudian eh uh, ayat dua ayat terakhir dari surat al-Baqarah. Maka wallahu alam sawab yang terbaik semaksimal mungkin kita baca dari awal hingga akhir meskipun tidak sekali baca Ini surat Al-Baqarah itu kan kurang lebih 2,5 juz kan gitu. Bukan duduk dari awal sampai akhir baca 2,5 juz enggak. Tapi sesering mungkin membacakan surat Al-Baqarah itu artinya ya hari ini mampu 1 halaman, 1 halaman. Besok enggak bisa karena banyak kesibukan, lanjutkan hari ketiga tambah 1/2 halaman. Hari keempat tambah 2 halaman. Dan, begitu misalnya. Terus sampai selesai, lanjut lagi. Bukan berarti apa namanya selain surat Al-Baqarah tidak dibacakan. Hanya saja Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menyatakan secara khusus bahwa surat Al-Baqarah itu dibacakan di rumah dengan fungsi yang lebih kuat dan lebih tegas, setan akan menjauh dari rumah tersebut wallahualam. Jadi semampu kita saja. Gitu, Mas. Ada lagi yang lain? Penanya kedua. Kalau enggak ditanya lo. Pak De panggilannya Pak Ade karena tadi dengernya Pak De gitu. Kalau namanya Sintan, Mas. Andono. Aryono. Masyaallah. Nama yang bagus itu. Artinya? Wah. Wow. Oh, hari ana gitu. Setiap hari ada. Maksudnya setiap hari ada ibadahnya gitu ya, Mas ya? Masyaallah gimana? Setiap hari ada ibadahnya setiap hari ada salatnya, setiap hari ada selawatnya kan gitu. Setiap hari ada dzikirnya, setiap hari ada bacaan Al-Qur'annya, oh bagus namanya. Ada pertanyaan? Azharyano. Setiap hari. Monggo silakan. Nama? Gunadi, tadi? Tadi? Ranger. Autoban. Oh, Nih, yeah, pripun Mas. Iya. Yeah. Oh gitu, ya. Dijaga lah khairat. Mas Gunadi, ya. Haditsnya Abu Hurairah itu ya. Bukhari Muslim kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa'a Ramadhan, apa namanya? futihat abwaabul jannah wa ghulliqat abwaabu jahannam wa suffidat bisyayyathin." Kan itu. Kalimatnya suffidat asyayyathin dalam riwayat yang lain wa sulsilatis syayathin kan itu, di belenggu dengan rantai besi. Nah, kalau kita baca hadits ini kemudian juga keterangan para ulama, misal saja keterangan Al-Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim di situ disebutkan beberapa kemungkinan makna. Kan gitu. Ada yang memahami para ulama itu secara zahirnya artinya betul-betul dibelenggu. Nah, betul-betul dibelenggu akan tetapi nah, kita tidak mengetahui apakah yang dibelenggu itu seluruhnya ataukah sebagiannya saja. Kan gitu. Wallahu alam. Kemudian makna yang kedua adalah makna seramaknawi. Artinya ketika bulan Ramadan itu ruh atau spirit umat Islam untuk melakukan ibadah itu secara otomatis terasa peningkatannya. Bahkan oleh orang yang di luar bulan Ramadan sekalipun malas dan jarang beribadah, ketika bulan Ramadan tertarik untuk beribadah. Nah, yang digambarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhirnya pintu-pintu surga itu dibuka pintu neraka ditutup, setan dibelenggu. Artinya dimudahkan untuk berbuat kebaikan menuju surga dan di permudah untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa yang bisa membawa kepada neraka jahanam. Demikian juga godaan setan itu semakin berkurang dan semakin melemah karena tingkat keimanan umat Islam yang menguat pada bulan Ramadan. Wallahu a'lam bisawab. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Selebihnya saya tidak tahu kalau ada filsafat memang bisa jadi ketika bulan Ramadan ada yang kerasukan kali itu ada yang kerasukan heeh yang lain monggo mungkin karena kita baru ketemu ya malu-malu monggo -malu. nama Sukyowaras monggo nya. Tetap 1 tahun musinnah. Iya, satu tahun ke atas. Minimal 1 tahun. Meskipun belum meskipun belum buai. Jadi hitungannya bukan poel atau tidaknya, tapi umur. Kan gitu. Kita kebiasaan masyarakat kita itu karena apa namanya? eh menilai bahwa usia sen itu ditandai dengan poel kan gitu. Padahal kan tidak selalu. Padahal tidak. Selalu. Makanya sebagai masyarakat kita lebih memilih tanda poel itu. Nah, Wallah alam sementara hadisnya lebih mengarah kepada umur kan musinnah satu. Dua-duanya. Wallahu alam. Nanti bisa ditanyakan kepada yang lain, Ustaz. Artinya tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Adapun kekhususan itu Wallah alam yang apa kurang dari setahun itu ya saat terjadi kasus ketika ada ada seorang sahabat yang memotong sebelum waktunya kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan rukhsah untuk menyembelih sebagai gantinya meskipun kurang dari setahun wallahu a'lam hanya itu yang saya punya yang lain coba oh, ya bang. Materi-materi pertanyaannya nih. Oke deh. Apus soal ini ada ada aja. Ah, ini pun ada juga. Rukuk cara tapi salah. Ini benar. Ketika ketika itu sudah benar. Salat itu itu pada maju ke ke arah selatan. Ketika salat, salatnya wallahu alam. Telu pada, telunya selu. Tapi yang jelas kalau para ahli fikih menjelaskan dalam membahasnya yaitu kepala di utara karena posisi apa namanya lambung ke arah barat kan lambung kanan ya. Karena konsekuensinya seperti itu. Karena kalau diposisikan kepala di selatan konsekuensinya lambung kanan di atas ya di atas menghadap ke timur gitu ya. Tadi saya lupa tadi Pak, terus terang saja. Dari Vitoto mohon ditunjukkan pelaksanaan akikah yang benar menurut syar'i. Yang kedua bagaimana mengubur ari-ari? atau oh, mengurus bagaimana mengurus aqiara. Pelaksana aqiqah. Pertama dimulai dari waktunya, kemudian adab di dalam menyembelihnya, kemudian jenis binatang yang disembelih, nah, kemudian untuk siapa saja itu dibagikannya begitu. Kalau waktu pelaksanaan aqiqah yang terbaik adalah pada hari ketujuh, pada hari ketujuh jika dia mampu pada hari ke-7. Nah, sekalipun dia tidak mampu pada hari ke-7, kebanyakan ulama mengatakan dia bisa melakukannya di hari yang kelipatan dari 7, jadi hari ke-14, hari ke-21. Ada juga yang mengatakan kapan pun dia mampu, silakan. Kapan pun dia mampu, silakan. Wallahu alam. Kalau yang saya ketahui, pendapat paling kuat adalah semampu dia kapan pun dia dia mampu. Kemudian ada pada penyembelihannya insyaallah kita sudah mengerti dan memahami semua. Nah, yang apa namanya? eh ini telah dipraktikkan oleh umat Islam mulai dari alat sembelihnya yang harus tajam, kemudian mengucapkan bismillah Allahu akbar ketika menyembelihnya. Nah, demikian juga bagian-bagian manakah yang harus di putus hasil disembelih dari kambing tersebut. Ini insyaallah juga sudah dimaklumi. Nah, kemudian eh uh, pin tulis binatang yang disembelih untuk akikah kita pun juga sudah tahu alhamdulillah untuk laki-laki 2, -laki, untuk perempuan 1. Nah, adapun kriteria binatang akikah Ada yang berpendapat sama dengan kriteria binatang udhiyah, binatang yang disembelih pada hari Idul Adha, ada juga yang mengatakan tidak seperti kriteria tersebut. Nah, tidak seperti kriteria tersebut. Namun wallahu a'lam bishawab, yang paling mendekati kebenaran justru yang apa namanya? kriterianya sama dengan yang disembelih ketika Yaumul Adha. Nah, kemudian untuk siapa dibagikan itu tergantung dari si pelaksana akikah tersebut mau di makan sendiri, mau dibagikan dibagi dalam keadaan matang, dalam keadaan mentah itu diberi kelonggaran wallahu alamu sawab. Adapun bagaimana mengurus ari-ari, di sana tidak ada satu pun dalil yang menyatakan ari-ari itu harus ditanam, kemudian harus diletakkan di depan rumah, ditutup dengan kandang, kemudian juga dikasih apa namanya? apa? lampu kan gitu kebiasaan masyarakat kita seperti tidak ada setiap pun dalil yang secara khusus mengatur bagaimanakah mengurus area-area tersebut. Nah, maka wallahu a'lam bishawab langkah apapun bisa kita lakukan selama tidak mengganggu karena tidak mengganggu orang lain karena area-area itu area-area itu jika tidak di tidak di apa? eh lakukan langkah-langkah tertentu, itu akan mengeluarkan bau ya. Bau yang tidak tidak sedap. Nah, maka wallahu a'lam bishawab ya. Eh cara yang terbaik yang bisa kita lakukan sekarang ya dengan dikubur tapi tidak ada ketentuan mengubur ari-ari itu harus di sisi selatan rumah ataukah di sisi timur barat rumah, tempat di samping kamar ataukah di belakang dapur tidak ada aturannya ini. Di manapun bisa dilaksanakan untuk mengubur ari-ari tersebut bisa di, dilakukan wallahu alam dzak. Itu yang bisa saya terangkan. Ada lagi mungkin yang terakhir? Dalam alam bisawak kalau pada hari ketentuan hari ketujuh itu bukanlah syarat sah atau tidaknya akikah kan gitu sehingga ketika misalnya disembelih sebelum hari ketujuh atau setelah hari ketujuh tetap dikatakan sah sebagai akikah hanya saja sekarang kita berbicara tentang sesuai ataukah tidaknya dengan bimbingan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikhawatirkan yang dikhawatirkan ketika eh uh, akikah itu disembelih sebelum hari ke-7 dengan disertai sebuah keyakinan kan begitu. Itu yang kita khawatirkan. Hah? Ya, istilah satu pasaran atau ini ini dan itu itu yang kita khawatirkan. Tapi kalau apa namanya? karena sebuah keharusan misalkan maka itu bukan syarat sah akikah eh uh, disembelih ataukah tidak wallahu a'lam. Tapi ya karena kita sudah tahu hadis dan dalilnya, maka kita berusaha untuk menyembelihnya hari hari ketujuh. Mungkin sejak istri sudah hamil berapa bulan, kita sebagai suami katakan sudah mulai persiapan nabung, sudah pilih-pilih kambing. Jadi pas hari ketujuh sudah sudah siap. Nah, yang perlu diertamati sekarang karena keyakinan sebagai masyarakat kita bahwa akikah itu disembelih justru pada hari satu pasaran itu, hari kelima kan begitu. Kemudian dalam saat yang bersamaan juga eh apa namanya? tidak eh, tidak menerima atau menolak hukum menyembelih akikah pada hari ketujuh ini yang salah kaprah. Nah, ini yang salah, salah kaprah. Nah. Tapi kalau kemudian kalau misalnya kita sudah tahu ya, jangan dilakukan. Apalagi kita yang sudah mulai mengaji seperti ini, khawatirnya nanti orang lain melihat oh ternyata akikah itu ya juga sepasaran toh, kan. Wallah ala masa spotida. Itu pun tidak ada ketentuan siapa yang menyembelih. Yang menyembelih bapaknya juga boleh, kakeknya juga boleh, bahkan ibunya kalau berani juga boleh. Tidak ada ketentuannya di situ. Wallahualam bissawab. Pesenan juga boleh, kita bayar orang juga boleh. Karena ada juga perempuan-perempuan pemberani kan itu. Iya, oh, perang kali cukup. Oh ya, monggo, Pak. E owner oh, organization. Selama EO tersebut, event organisasi itu ya? ya, ada yang ngurus. Selama EO itu bisa melaksanakan dengan syariat, boleh-boleh saja, Pak. Misalkan eh uh, kita percaya orang tersebut. Misalnya kita pilih ada ini apa namanya? Mereka siap untuk mengurusi acara segala macam dari pemilihan jenis apa namanya? eh uh, kambingnya akan disembelih, kemudian masaknya ada pilihan paket A, paket B, paket C. Kemudian pembagiannya menggunakan kotak, menggunakan plastik atau apa. Mereka juga siap membagikan ke orang-orang yang sudah kita tentukan. Itu boleh-boleh saja kemudian kita kasih upah. Jadi nilainya sekian itu enggak ada masalah, boleh-boleh saja. Asalkan dari awal kita sudah sepakat bahwa semua caranya harus sesuai syar'i kan gitu. Enggak ada masalah. Monggo, silakan. kalau nama diberikan eh ada dalil yang menyatakan bersamaan dengan hari akikahnya untuk kapannya diberikan dan itu. Bisa juga pada saat dilahirkan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika putranya lahir yang bernama Ibrahim, itu pada malam kelahiran langsung Nabi Muhammad memberi nama putranya Ibrahim sama eh, sebagaimana eh nama kakekku yaitu Nabi Ibrahim alaihi wasallam. Jadi boleh pada hari pertama, hari ketujuh pemberian nama itu boleh-boleh saja kan gitu. Tapi kalau kemudian jenis nama jenis nama misalnya dinamakan apa namanya? eh poniman kan gitu. Karena terlahir pada hari pon pas apa namanya? ada ha? ada sinoman misalnya gitu. Yang seperti ini tidak ada sunahnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Muhammad juga menyatakan bahwa sebaik-baik namakan Abdullah dan Abdul Rahman dan segala sesuatu yang disandarkan kepada Allah. Itu nama yang yang terbaik. Karena pada dasarnya banyak masyarakat kita yang punya nama seperti itu kan gitu. Nama aslinya siapa? Kan Haryono, Hariaryono kan gitu. Serba ada, sekali ini Pak Dege. Ya, insyaallah. Atas siapa? Iya, termasuk juga eh tidak sampai harus habis. Tidak harus habis. Pokoknya ya dipotong aja dicukurkan. Emm maz itu wallah alam saya saya lupa apakah hadisnya itu sahih atau kan dhaif. Mungkin Abu Saleh berarti Abdullah Hah? Dua dinar Oh, di waktu yang terakhir saja. Waktu yang lain insyaallah. Saya juga lupa itu. Cukup insyaallah ya. Itu Pak Dik. Jawa juga. Jadi yang menutup Pak Dik ini. Masyaallah. Mudah-mudahan itu tadi pertemuan ini bukan pertemuan terakhir. Semoga kita akan berlanjut. Ya senang sih ketemu seperti ini ya. Insyaallah. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa Allah, wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah, walhamdulillahirabbil alamin.